Menarik ini. Ya amanu, la riba afan afan. Aneh ini ayat. Ini kan bicara Uhud. Ya? Ini kan pembicaraan masih dalam Perang Uhud. Kok tiba-tiba muncul, jangan makan riba. Seandainya Tidak akan kembali lagi uraian menyangkut Uhud Nanti masih ada uraian menyangkut Uhud Mungkin kita bisa berkata ini memang eh, wajar Udah persoalan baru lagi Tapi ini di tengah-tengah uraian Tentang perang Uhud Ada larangan riba Apa maknanya ini? Mari kita lihat salah satu jawaban Islam itu satu kesatuan Perang ada tuntunannya Harus diikuti Tetapi jangan hanya ikuti tuntunan yang menyangkut perang. Ada juga tuntunan ekonomi. Harus ikuti juga. Dia satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisah. Ada orang yang mau pisah-pisah ajaran agama ini. Yang penting salat puasa, haji. ya Bagaimana ngerumpi? Eh, harus juga dihindari. Ada yang haram apa? Oh Haram eh, makan babi. Loh, bagus Kalau yang lainnya bagaimana nih Membawa fitnah Haram juga Semua satu kesatuan nah, Itu sebabnya Al-Quran Seringkali lompat-lompat seperti itu Untuk mengingatkan hey, Sekarang saya bicara Oh Tapi jangan kamu lupa Apalagi ketika itu eh hey, Ada kesan begini Kata sementara ulama nih Ada kesan begini Kita kalah karena persiapan kurang kita kalah karena biaya kurang ya. jadi bagaimana caranya nih supaya bisa biaya dapat banyak oh kita riba aja nah, nyambung sudah sekarang atau tidak ya. sudah nyambung eh hey, tidak bisa kamu memperoleh biaya untuk perang atau selainnya melalui cara yang haram antara lain melalui cara riba nah, kita ini la ta'kulur riba ad'afan muda'afa Ini dalam Al-Qur'an Ada empat Dalam empat surah Ada disebutkan tentang riba Ayat pertama turun di surat Irrum Ayat kedua di surat An-Nisa Kecaman kepada orang-orang Yahudi yang makan riba Ayat yang ketiga ayat kita ini Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba yang berlipat janda okay. Dan kami masih akan lanjutkan lagi pembahasan seputar riba ini ya Pak Kurais ya Tetap bersama kami di tafsir al-misbah lagi dengan kami di sini di tafsir al-misbah dan tadi Bapak Quray Tengah menjelaskan penjelasan soal riba silahkan Pak baik kita lanjutkan soal riba ini. ayat ini menyatakan la ta'kulu riba al-du'afan yang pertama yang saya ingin jelaskan karena ada orang yang banyak yang salah faham difikirnya kalau Al-Quran berkata la ta'kulu jangan makan itu dia hanya pikir eh, makan yakni memasukkan sesuatu ke kerongkongan tidak tidak seperti itu arti makan karena mereka pahami seperti itu biasa dikatakan begini kalau ada uang haram jangan dimakan dibelikan pakaian aja dibawa nonton aja itu salah kata makan di dalam Al-Qur'an biasanya, walaupun tidak selalu itu diartikan menggunakannya itu sebabnya mahar mahar eh, eh, eh, bisa tidak dalam bentuk emas ya, Mas kawin kan itu dikatakan fatipnaf fa kalau istri-istri kamu yang kamu beri mahar itu eh, dengan senang hati menyerahkan kepadamu maka makanlah dia Hah, mau makan mas <laughs> Nggak, ah, jadi gunakanlah dia nah, di sini la tak riba artinya jangan menggunakan riba Jadi jangan ya. terlalu harfiah ya menerjemahkan Ya tidak harfiah nah, Jangan makan dalam arti jangan gunakan Memang kegiatan itu Biasanya bersumber dari energi Kekuatan Dan kekuatan itu kita peroleh Melalui kalori Melalui makan Oke kita lanjutkan eh Berlipat ganda Bagaimana itu? Kalau tidak berlipat ganda boleh enggak? Ya, boleh juga. Tidak boleh juga. Kata berlipat ganda di sini adalah menggambarkan keadaan riba pada masa itu. Satu orang datang saya pinjam uang Anda eh, eh, 500.000. Kapan bayar? Minggu depan. Minggu depan ditagih, hasilnya enggak punya. Kalau begitu tambah Minggu depannya lagi tidak punya. Tambah lagi, tambah lagi. Itu yang terjadi dulu. Digarisbawahi oleh sementara ulama, bahwa penambahan itu terjadi setelah pemberian, setelah akad, setelah perjanjian. Bukan sebelum, perjanjian. Tetapi ulama-ulama kita sebagian besar memahaminya setiap penambahan, setiap keuntungan yang Anda peroleh dari memberi utang pada orang, maka itu adalah riba. Riba artinya kelebihan Itu ulama-ulama dulu Memahaminya seperti itu Dan sebagian besar memahaminya demikian Tetapi ada juga ulama Seperti eh, saya, Seperti Syekh Muhammad Tonfawi Ini eh, pemimpin tertinggi Al-Azhar sekarang Dia katakan riba itu Yang haram adalah Apabila dia mengandung Eksploitasi Penganiayaan Utang-piutang yang mengandung penganiayaan. jadi ah, Betapapun. Ada hal yang menarik kalau kita bicara soal riba. E, dulu belum ada bank. Ya kan? Belum ada bank. Dulu. Nah, tapi yang ada lintadarat. Rentenir. Nah, rentenir. Itu sepakat ulama haram. Karena dia pengandung, penganiayaan nah, ulama lantas beda pendapat menyangkut bunga bank ini haram atau tidak saya tidak akan bahas panjang lebar itu saya hanya akan berkata begini kendati ulama beda pendapat tetapi kita bisa berkata bahwa eh, eh, eh, berinteraksi dengan bank-bank syariah itu mendekati kebenaran tuntunan agama. Tetapi berinteraksi dengan bank bang konvensional tidak tidak pasti bahwa itu terlarang oleh agama, ya. Jadi kalau mau tenang ke sana, ya toh? Mm -hmm. Tapi kalau di sini itu belum tentu karena masih ada ulama yang membolehkan. Oke, okay. betapapun kalau riba Semua berkata haram Hanya persoalannya Bunga bank itu riba atau bukan? Ha, ada yang berkata riba Ada yang berkata bukan riba Jadi itu kesimpulan kita menyangkut eh, ini Wattakullahala'allakum <says and paz enggak saansê> <tukullahu> tuflahun Bertakwalah kepada Allah Semoga dengan ketakwaanmu itu Kamu memperoleh rahmat Baru dia katakan Wattakullahala'allakum unfir hati-hati hindarilah neraka kata ulama apa ini dia kaitkan dengan riba ya kan kalau begitu yang makan riba terancam neraka neraka nanti di tempat lain ada dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berhenti dari riba itu melakukan perang melawan saya karena riba itu menyengsarakan orang-orang lemah yang mestinya dibantu justru diperas nah, wattaqun nar hindarilah neraka menghindari neraka sabda nabi ittaqun nara walau bi syiqqit amra Tambra itu sebiji korma, sepotong korma. Hindarilah neraka walau dengan sepotong korma. Apa ini maksudnya? ini Menghindari neraka itu antara lain dengan melakukan kebaikan. Jangan anggap kebaikan yang anda harus lakukan itu kebaikan yang besar. Jangan anggap bahwa, oh sahibah lu bisa menghindari neraka dengan eh, sedekah 1-2 eh, juta. Tidak. Anda bisa menghindari neraka dengan sebiji kurma Sepotong dari korma. Dulu Sayyidah Aisyah pernah dapat hadiah, eh, eh, se, se, eh, se, katakanlah se, secangkir atau semangkuk eh, anggur tahu apa dia punya teman-teman dia bagi 12 coba ini coba ini coba ini. itu itu menghindari setan berusaha untuk menghalangi anda melakukan kebaikan Hai antara lain dengan berkata malu ah, cuma sedikit dari nah, setan juga berusaha mendorong anda melakukan kejahatan dengan berkata Kecil, enggak apa-apa Hindari neraka Walau Dengan sebiji kurma Walau dengan sedikit kebaikan Hindari dia dengan Menghindari larangan-larangan Allah kafirin Maka taatilah Allah dan Rasulnya Supaya kamu mendapat Rahmat dari Allah Saya kira itu